Ada otak besar, ada otak kecil, otak besar ini untuk mikir di atas. Otak kecil di belakang, itu untuk mikir. Kalau otak kecil yang ada gangguan, gerakannya manusia ini tidak teratur. Tapi kalau otak besar yang ada gangguan, orang itu ngelantur. Yang jelas semuanya itu pusatnya ada di oh, di otak. Ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah ini adalah pusatnya, intinya, otaknya adalah da'adu, do, doa. Karena itu isinya sholat, doa. Isinya orang berangkat haji, doa. Semuanya doa. Berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu orang kalau selalu berdoa kepada Allah Itu adalah namanya beribadah kepada Allah Saya kira sudah diterangkan kemarin tentang masalah doa Supaya tidak terlalu melebar kemana-mana Kita teruskan ke hadis berikutnya Adzonia l atas fu limuk minin dunia itu tidak bisa menjadi bersih, menyenangkan, membuat bahagia limuk min bagi orang yang beriman. Kaifa bagaimana mungkin akan bisa membuat senang orang mukmin itu dengan di dunia? Wahia Sedangkan dunia itu disebut sijnuhu penjaranya orang mukmin wabala'uhu dan adalah ujiannya orang yang mukmin. Hadis Hasan rawahu Ibnu Lal. Dunia Dunia itu disebut dunia minat danaah, sesuatu yang hina. Dunia yaitu jika manusia tadi itu berharap sesuatu melebihi daripada kebutuhannya, melebihi daripada keperluannya, itu disebut dun dunia. Tapi kalau manusia itu mencari kebutuhannya dia cari untuk makan, dia cari untuk pakaian menutup aurat, dia mencari untuk keperluan nafkah keluarga dan anak-anaknya, maka orang itu bekerja bukan disebut mencari dunia tapi dia dari itu mencari kebutuh kebutuhan atau keperluannya. Tapi kalau sudah cukup semuanya tetap mencari, itu namanya mencari dun dunia. Mencari dunia ini ada dua macam. Pertama, mencari dunia untuk memanjakan nafsu. Untuk syahawat, ingin makan enak, ingin rumah bagus, ingin kendaraan yang mewah, itu adalah mencari dunia yang didasari untuk kepentingan nafsu, maka hal tersebut adalah tercela. Biasanya orang yang demikian ini, lebih mementingkan urusan dunia daripada agar-agama haram pun diterjang yang penting duit banyak yang penting rumah bagus yang penting kendaraan me mewah waktunya sholat tetap enggak peduli hayya ala sholah tetap tidak disambut waktunya baca Quran bahkan ditinggalkan kenapa Karena ada sesuatu yang bisa menghasilkan keuntungan Baltuktirunal Hayatat Dunia Yang kedua Mencari lebih daripada kebutuhan Untuk supaya meningkatkan ibadah Saya sudah cukup sebenarnya tapi saya ingin pergi haji, mencari lebih daripada kebutuhan, daripada dunia ini untuk ibah, ibadah. Saya bekerja mencari lebih untuk menyantuni anak-anak yatim. Saya bekerja lebih daripada kebutuhan hasilnya Bukan untuk memanjakan nafsu, tapi untuk memberikan sumbangan kepada fukorok dan masakin. Orang yang demikian ini juga bermacam-macam. Ada yang jujur, memang beneran untuk ibadah kepada Allah, semakin dunianya banyak, semakin banyak amal-amalnya. Berarti orang itu beruntung beneran. Ada yang bohongan. Saya untuk ibadah, tapi enggak netes semua. Anak yatim enggak diperhatikan, fukorok wal masakin juga tidak disantuni, tidak dikeluarkan. Orang yang demikian ini adalah bohong. Janji sama Tuhan aja tidak ditepati, apalagi janji kepada manusia. Manusia Ada juga yang membagi. Ya, jangan semuanya. Sebagian disimpan, sebagian dikeluar, dikeluarkan. Ya, sebagian mereka membagi tiga. Sepertiga untuk keperluan dirinya dan keluarganya. Sepertiga lagi untuk amal soleh sepertiga lagi untuk orang tua. Dibagi tiga Macam-macam di situ orangnya. Cuma yang jelas, ah bagi orang yang enggak kuat, jangan kamu terlalu berlebihan urusan dunia. Karena dunia ini gampang menggaet manusia. Ashar min Harut wa Marut. Dunia ini untuk mahabbahnya lebih hebat daripada tukang sihir Harut dan Marut. Yang terkenal sihirnya itu Harut wa wa marud. Ini dunia lebih hebat bisa menyihir kamu, bisa kena mahabbah dunia, Wah, jatuh cinta bukan jatuh lagi terperosok ke cinta nanti ke dunia. Tahu orang cinta enggak? Orang cinta itu Pak Diteblek, kaget, mesem Kenapa? Cinta kok Tidak merasa dirinya diganggu kalau cinta Dijiwit, sakit Sama yang dicintai Dia tetap cinta Semakin cinta Lek perlu dikeplak Waduh dikeplaki aku Bik pacarku Dia merasa bukan disakiti, kenapa? karena sudah terlalu cinta dunia juga begitu membuat orang susah sebenarnya Enggak bisa tidur karena urusan dunia ribut sama orang urusan dun dunia siang dan malam urusan dun dunia ditagi sana, ditagi sini urusan dun dunia duit kadang-kadang macet urusan dun dunia semua Orang urusan dunia buat bingung sebetulnya, tapi karena sudah jatuh cinta, yo senengai si An, senengai si An. Nah, disinilah sebagai orang yang beriman kita harus paham dunia ini bagi orang beriman Sijnun adalah penjara. Kira-kira orang yang ada di dalam penjara itu apa yang diharapkan? kabur bebas enggak kerasan walaupun penjara itu rujinya dari mas enggak kerasan dia kenapa karena dalam penjara berarti dirinya tidak bebas orang yang beriman enggak bisa bebas di dunia dia enggak kerasan ngelihat haram ngelihat perempuan yang ajnabia dilarang minum komer dilarang Ber, berhubungan intim dengan perempuan cantik yang bukan istrinya dilarang makan makanan orang lain walaupun sedikit dilarang, dilarang, dilarang, dilarang banyak aturannya penjara tapi orang beriman kalau sudah meninggal dunia bebas daripada dunia, berarti dia tadi itu sudah keluar daripada penjara. Ibarat orang keluar dari penja, penjara. Halal semuanya dah. Bidadari cantik halal. Makan-makanan surga halal. Halal semuanya. Karena itu, dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Adun yasi jenulmu. Wajan natul kafir, sebaliknya orang kafir menilai dunia ini adalah surga. Lihat bagaimana bisa dansa dengan perempuan cantik. Lihat bagaimana tinggal bayar Rp50.000 bisa dilayani oleh perempuan cantik. Lihat bagaimana minuman komer macam-macam bisa dirasakan. Lihat bagaimana Disko, dansa, narkoba Semuanya Dia merasa surga Karena itu orang-orang kafir Atau yang berakhlak Seperti akhlaknya orang kafir Ketika mau mati dia takut Kenapa sama orang dikeluarkan dari surga Beratnya setengah mati Apalagi disediakan neraka Karena itu orang yang beriman, jangan tertipu dengan dunia. Hah? Dunia inilah tasfuli mu'min. Dunia ini enggak pantas untuk orang yang beriman. Kalaupun orang beriman itu punya dunia, bukan untuk memanjakan nafsu, tapi untuk meningkatkan ibadah. ibadah. Kita lihat bagaimana orang-orang dulu. Orang dulu itu lebih hebat lo daripada orang sekarang. Lu lihat bagaimana tambaknya orang-orang dulu. Wuh, tambaknya luas-luas. Sawahnya luas-luas. Kraton ini sawah-sawah ini tanah-tanah ini milik orang Islam dulu. Berhasil bapak-bapaknya sampean. Tapi sekarang HP. didol ke hape didol Sing becak orang islam dari sana sampai sana itu 80% sudah bukan miliknya orang islam sekarang orang dulu itu lebih hebat daripada kita padahal kadang-kadang gak tahu huruf kenapa bisa demikian Karena orang dulu itu, dunyone itu digunakan untuk ibadah kebanyakan. Hah? Berangkat haji, walaupun petani banyak yang haji dulu. Berangkat haji, walaupun hajinya itu susah kalau sekarang naik pesawat. Disediakan katering, makanan macam-macam. Kendaraannya disediakan, bis, disediakan, macam-macam Dikawal, berangkat ke bandara, dikawal. Tapi kalau orang dulu, naik kapal laut. Sampai ada di sana itu, naik onta. Tapi berangkat saja orang dulu. Dunianya digunakan untuk ibadah. Ibadah. Masya Allah. Karena digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai sak turunane ngrasakno hasil warisan daripada kakek moyangnya Coba kalau sekarang uh ahli ekonomi ahli pertanian sawai di dol kabe Ahli ekonomi ahli tapi kalau duit eh. ahli pertanian ndak ono sawah e di dol kabe Masya Allah, sing dah insinyur punya tawa sawah banyak, punya sawah ta, apa, tambak lebar, sing insinyur sing orang title entek apa yang ngetoli? Kenapa? Karena programnya duniawi, enggak ada untuk ibadah kepada al Allah. Karena itu, kalau kepingin langgeng berkah dunianya, niatono. Lebih daripada kebutuhan untuk ibadah kepada Allah. Oke, Pak, macam-macamnya ibadah. Ibadah itu bukan muter, muter tasbeh aja. Ibadah itu bukan berarti duduk di atas sejadah aja. Ibadah itu adalah bisa melalui sosial bisa melalui bantuan kepada tetangga itu sampai tetangga. Ya Allah, banyak yang tidak punya, banyak yang miskin, diperhatikan mereka diakasi pekerjaan itu ibadah. Ya Allah, banyak yang tidak ngerti orang-orang sini dibuatkan madrasah, panggilkan ustadz diajari sampai ngerti ibadah. Bukan ibadah itu muter tasbih tapi medit Allah pemuter tasbih medit nur. ibadah itu adalah bisa lewat harta benda inilah yang dikatakan oleh Nabi ni'mal malus soleh lirajulis soleh Biz, kita bahas masalah dunia dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kehidupan dunia ini al-gheletee wal-tuasu, ngletee. Allah berfirman: Inna ma matalu al-hayatid dunya, bagaikah bag, perumpamaan. Dunia ini adalah kama'in. Kehidupan dunia ini perumpamaannya seperti kama'in anzalnahu minas sama'i fahtalata bi nabatul ardi. Seperti air hujan yang turun ke bumi kemudian bercampur dengan tanah akhirnya mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Mimma yakulun nasu wal an'am Tumbuhan tadi itu bisa dirasakan nikmat Oleh manusia sekitar Dan juga binatang-binatang Tumbuhan-tumbuhan Ini karena cucuran air hujan Hatta idha akhadatil ardu zukhrufaha wazayyanat Maka ketika bumi, ladang, sawah Sudah mulai menarik sudah betul-betul bagus hasilnya, masya Allah buahnya gembel, masya Allah tanamannya berhasil sukses, padi padinya biji bijinya mentek mentek. Wadzhan alwa anhum qadiruna alayha dan yang memiliki tanah tadi itu sudah merasa besok saya panen besok saya unduh besok saya akan hasil sudah kelihatan mata ataha lailan au nahara datang ternyata utusan dari Allah pagi hari atau suri hari. utusan yang dimaksud di sini malah petaka datang Majalnah asid dan kealam tak nabil maka terjadi sawahnya seperti sudah dipanen padahal belum dipanen. Banjir, tenggelam, rubuh semuanya, hancur semuanya. Begitulah dunia. Orang yang sibuk dunia bangun rumah bagus sibuk dunia bangun hotel bagus, sibuk dunia beli mobil bagus, sibuk dunia sibuk, sibuk, sibuk Ata Amruna, datang utusan Allah mati geledek ternyata Masya Allah sertifikatnya gak dibawa ke kuburan BPKBnya gak dibawa ke kuburan rumahnya ditinggal orang lain yang tinggal Duitnya ditinggal orang lain yang menikmati, tapi dia harus bertanggungjawab di hadapan Allah. Algelete wal tuhasu, saudara. Coba kalau seandainya duitnya dibuat masjid, lo, dia dikubur tetap ganjarannya dapat. Coba kalau duitnya dibuat pondok, lo, dia sudah daging tulangnya dimakan tanah, tetap dia tadi itu. Di, amalnya tidak berhenti. Karena itu sing dua-dua, eman lo eman. Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan bagaimana nyeselnya orang yang punya harta tapi tidak digunakan untuk ibadah. Orang kalau sudah mau mati ketemu Israel baru dia sadar. Duh, apa ke ini? Tak hitung du, tak hitung dwe duit kuwi. -duit. Duitnya 4 miliar, duitnya 20 miliar, duitnya 1 triliun, duitnya 2 triliun. Kayak apa? Baru dia sadar, ya Allah. Maka dia mohon kepada Allah, Rabbi akhirni ila ajalin qaribin fa assaddag wa aq minas salihin. Dia akan berkata, Ya Allah, tunda matinya. Sebentar saja, tak sedekah aku. Wees. Biar tidak tuas, biar tidak ngeledek. Ya Allah, tunda sebentar. Tak sedekah aku. Supaya aku jadi orang yang soleh. Dipikir Allah itu butuh dengan sedekahnya dia. Tidak dari dulu. Maka dinyatakan, Walanyu akhirallahu nafsan idha. Jahat aja dua, nggak akan Allah akan tunda dari seorang pun kalau sudah datang ajalnya. Wes nyesel tinggal di kamar asih, tinggal di istana. Uh, luar biasa kanan kiri anak anak yang lucu, istri istri yang cantik. Duitnya berlimpah luah. Pegajaannya maju. Mati dikubur. Tangi. Loh. Di kuburan sempit. Setengah meter kali dua meter. Rumah saya. Orang lain yang menikmati. Duit saya. Orang, sa orang lain. Saya yang bekerja. Orang lain yang memiliki. Kendaraan saya. Orang lain yang naiki. Orang yang kaya ini nyester lagi di situ. Rabbir ji'un. La'alli amalu salihan fi ma tarattu. Ya Allah, hidupkan lagi sebentar aku, ya Allah. Tak sedekahkan lagi itu harta-harta peninggalanku, ya Allah. Tak sedekakan semuanya harta-harta peninggalanku, ya Allah. Kayak apa? Kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha. Wamin waraihim barzakun ila yaumi Yub'asun Gak bisa, gak bisa Kalau sudah begitu Ya begitu memang kalimat yang diucapkan oleh orang yang menyesal Tidak menggunakan dia kelebihan hartanya Untuk ibadah kepada Allah Ya gitu pasti akan ngomong begitu Minta hidup supaya akan Mensedekakan semua yang ia tinggalkan Kenapa? Ternyata anak-anaknya tidak menggunakan hartanya untuk yang baik. Kadang-kadang enggak dididik anaknya. Duitnya dibuat kekulaan narkoba. Hartanya dibuat zina. Rumahnya dibuat disko. Inna ha kalimatun huwa ga'ilu'aya. Begitu memang. Kalimat yang akan diucapkan oleh orang yang nyesel, ya begitu. Wami waraih barzakun ila yawmi yub'atun. Udah ketetapan Allah setelah mati, enggak ada lagi hidup lagi. Barzah sampai hari kebangkitan nanti. enggak bisa lagi. Uriban mana ditunjuk. Masya Allah. Karena itu, Sing duit-duit lebih, Ayo digunakan untuk amal akhir. Nah, jangan mem memanjakan nafsu. Lung-lung itu kadang-kadang, tak mikir kebutuhan ini sedikit, lo sampaian ini tidak dijadikan seperti gajah. Kebutuhannya besar, banyak. Kenapa? Budi, botengi gede, manganiake. Kebutuhannya anda ini cuma sedikit. Pakaian cuma hanya beberapa, lo. Tak banyak. Kalau sampaian itu bekerja cari kebutuhan, insya Allah untuk berzikir sing halal. Orang itu ribut itu karena apa? Bingung itu, banyak masalah, karena yang dicari bukan kebutuhan, kelebihan. Akhirnya segala cara, yuk apa cara nih yuk? Aku gak mancal, iso sepeda motor, utang. Mereka bingung bayar utang. Yuk apa cara nih yuk? Penampilan supaya bagus, utang motor. Mereka bingung bayar utang. Yo, ya, bercara ni, oma sih bagus. Utang oma, maringunu. Coba kalau ingin cari, yang penting aku isu tutup aurat, punya pakaian yang layak, punya rumah yang bisa aku tempati, tidak kena sinar matahari, tidak kena hujan. Yang penting aku bisa makan, long panganan sampai anil. En... Insya Allah sa, sa... Cin... sa, apa sa entong cukup, pelanda rong entong cukup. Enggak mungkin sampai entek sak wakul. Kecuali ngeragas. Dikit, perluannya kita nih dikit. Loh kok iso iso loh sampai utangi 400 juta. Kok iso utangi sampai 4 miliar. Kayo opo ini? Sugo bungkusan telungen. Warek sampean iso utang 3 miliar iku pirang bungkus iku? Karena itu, jangan terlalu Anda dari itu tertipu, jangan terlalu terti tertipu, bingung terus urif mulai ya Ancik ini. Kamu tadi itu mencari kelebihan-kelebihan dunia bukan untuk ibadah tapi untuk memanjakan nafsu, bingung terus jadinya. Bersyukur, alhamdulillah. Kau nak sih nakim, bi aku kadui utang, alhamdulillah. Anak-anakku sehat, afiat. alhamdulillah. Rizki untuk anak-anak kami keluarga kami hari ini cukup, yahwis, alhamdulillah. Tak nikmati. Anak rasakan, aku rasakan kenikmatan daripada Allah ni, itu. Akhirnya diubur-ubur wang terus sampai. Karena itu jangan kepancing, tuh, kata bangi, bangi sampai kadang-kadang nawak nusampean, Mbak. Omonganing bang titil, bu, hati-hati. Bingung terus sampaian, dono kayak ini. Tengi wisma rek awas sehat, utang sih. Setelah itu ditakir terus sampaian, luang bang kurang hajar. Duit di boxo mana? Ya apa caranya? Karena itu enggak usahlah begitu. Nikmati rezeki yang ada. Nikmati rezeki yang ada. Jangan jangan cari penyakit apalagi diharamkan oleh Allah taala. Ad-dunyalah tasfuli mukmin. Dunia ini tidak bisa membuat akan jernih bagi orang mukmin da isoh, gairuwet. Gairuwet. Wahai Fa, wahai si Jenuwabala, oh bagaimana tidak? Lawang memang dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin, ujian bagi orang yang muk mukmin. Karena itu orang yang beriman, ayo, kalaupun ditakdir oleh Allah jadi orang yang kelebihan dunia, maka gunakan untuk mendapat ridho Allah. Gunakan dunia tadi itu mazroahil akhirah sebagai sawah. Ladang untuk akhirat. Ya apa sawah? Sawah itu tidak dijarno Ladang itu tidak dibiarkan, tapi ladang itu digarap. Digarap, digarap, digarap, ditanam, ditanam. Setelah ditanam, diairi, diairi, dipupui, dipupui, baru hasil dipanen. Dunia juga begitu, ayo digarap. Dari no masjid, dari no musolak, dari no, um, pondok, buat amalan sedekahkan itu dan ini terus begitu digarap digarap nanti panen kalau sudah mati panen akhirat masya allah untung orang yang demikian mudah-mudahan kita menjadi orang yang tidak tertipu di dunia tapi menjadi orang-orang yang sadar bahwa hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan insyaallah kita menjadi orang yang beruntung selamat mulia dunia sampai akhirat amin Allahumma amin la ilaha illallah fi kulli zaman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 لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الله اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انه قد غني عليك وباركك انه لا يعيش من الاتبار ترى انك الحمد على ما قضيت نسالك ونتوب لك وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا اغسل كل حوابه واستر لنا العورات وامنن رعاتي واغفر لينا رب وماهونا الاهل والاخوان واصاحبهم وكل دي محبه أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول بالمصطفى الرسول نحاض بكل يسولي صلى وسلم ربي علي عد الحب واهلي والصحابي عدد طش صحبي والحمد لله الاله في البرئه عن الله سبحانه ربك رب العزه عما يصفون وسلام المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام.